Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 23 April 2016 dibacakan Ardiansyah Petani sawit ditemukan tak bernyawa di kebunnya Gangguan gajah liar di kecamatan Ketol terus berlanjut Warga kemala minta dibangun tanggul irigasi untuk menyuplai air ke sawah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Udarlun Rizal Effendi, 55 tahun, warga Suka Makmur, Kecamatan Simpangkiri, Subur Salam, yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit, ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa di kebunnya di Kecamatan Suro, Aceh Singkil, Sabtu pagi. Dugaan sementara korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Kapolsek Suro Ibtu Albelade Pane membenarkan temuan mayat warga Kota Subur Salam di wilayahnya. Awalnya mayat Rizal Effendi ditemukan warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Menurut Kapolsek, sejauh ini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Namun dugaan sementara korban meninggal akibat serangan jantung hingga terjerembab ke tanah. Apalagi tidak ada ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban yang meninggal tidak jauh dari sepeda motornya. Kepala Desa Sukamakmur, H. Abdul Hamid, membenarkan jenazah yang ditemukan di Aceh Singkil adalah warganya. Semasa hidup korban dikabarkan memiliki riwayat sakit diabetes. Korban meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Jenazah korban dikebumikan di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, atas permintaan keluarga. Sudarlun gangguan kawanan gajah liar masih terjadi di sejumlah kampung di Kecamatan Ketol Aceh Tengah. Bahkan saat ini kawanan gajah masih berada tidak jauh dari pemukiman. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena takut menjadi sasaran amukan binatang yang dilindungi tersebut. Camat Ketol Maimun Esti mengatakan gangguan gajah liar di daerah itu belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan sejak kehadiran gerombolan gajah liar membuat warga tidak bisa beraktivitas di kebun dan banyak tanaman di perkebunan yang dirusak kawanan gajah. Maimun mengatakan jumlah kawanan gajah liar sering terlihat di daerah itu dan diperkirakan mencapai 40 ekor, mulai dari gajah muda hingga dewasa. Bahkan beberapa warga mulai trauma menetap di kawasan yang sering disinggahi gajah liar karena khawatir menjadi sasaran amukan hewan tersebut. Guna menghindari terjadi konflik antara gajah dan warga telah dilakukan berbagai upaya, namun hingga saat ini belum tertangani. Karena itu pihak BKSDA diminta untuk membantu penanganan gangguan kawanan gajah liar di Kecamatan Ketol. Sudarlun warga Gampung Tunong dan Pako, Kecamatan Kemalapidi, meminta pemerintah membangun tanggul irigasi guna mengairi areal persawahan 52 hektar. Akibat tidak adanya tanggul, selama ini petani terpaksa meletakkan goni yang berisi pasir sepanjang 50 meter melintasi kerung Kemala untuk bisa menyuplai air ke areal sawah. Mukim Kemala Dalam, M. Yusuf, mengatakan petani di Tunong dan Pako sangat membutuhkan tanggul karena tanggul lama telah hancur tiga tahun lalu akibat banjir kiriman. Kondisi ini membuat petani kesulitan menyuplai air ke areal persawahan seluas 52 hektar Setiap masuk musim tanam, petani terpaksa membangun tanggul darurat dengan meletakkan goni berisi pasir sepanjang 50 meter yang melintasi kerung kemala. Warga juga harus mendatangkan alat berat untuk dilakukan pengerukan aliran sungai tersebut agar goni berisi pasir bisa diletakkan di tengah sungai. Kecik Gampung Tunong Fahruddin menambahkan sejak tanggul irigasi ambruk Seluas 10 hektar tanaman padi gagal panen akibat kekurangan air. Karena itu PMKPD harus memprioritaskan pembangunan tanggul irigasi di Kemalang. Sudah lun 15 kepala keluarga atau 40 jiwa warga Kede Cunda Kecamatan Muara II, Loks tidak memiliki tempat tinggal pasca rumah mereka digusur untuk proses pembangunan jalan Jumat sore. Saat ini mereka harus tinggal di bangunan darurat di gedung ex-Cunda Plaza. Informasi yang berhasil dihimpun, pemerintah kota Loksmawesi tahun lalu telah membebaskan lahan di tepi sungai Cunda untuk dibangun di jalan lintas. Sesuai rencana, jalan lintas itu akan mulai dibangun tahun ini. Sementara di atas lahan itu terdapat 15 unit warga, 15 unit rumah warga miskin, dan 2 kafe kecik kedicunda Saiful Rizal mengakui jika 15 kepala keluarga tersebut orang miskin mayoritas mereka bekerja sebagai buruh makanya selama ini mereka membangun rumah di lahan milik pemerintah yakni yang akan dibangun jalan pada Jumat sore seluruh bangunan di lahan tersebut telah digusur setelah digusur mereka pun kini hanya nekat tinggal di bangunan darurat dalam gedung Ex Cunda Plaza Apa para desa sangat prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap adanya perhatian khusus pemerintah Kota Luksmawi terhadap mereka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun sebanyak 26 wanita berpakaian ketat dan tidak islami terjaring dalam razia yang dilakukan petugas Wilayatul Hisbah di Jalan Medan Banda Aceh. Depan Masjid Darussalam Baru Langsama Jumat sore, ke-26 pelanggar syariat ini diamankan ke kantor DSI untuk dibina. Kepala Dinas saringat Islam Kota Langsa, Dr. Andes H. Ibrahim Latif menjelaskan, 26 perempuan yang terjaring dalam razia dibawa ke kantor Dinas saringat Islam. Dari 26 orang itu 12 orang berstatus ibu rumah tangga dan 14 orang mahasiswi serta pelajar. Ibrahim Latif mengatakan para pelanggar baru dilepaskan setelah dijemput orang tua atau pihak keluarga masing-masing dengan membawa rok untuk mengganti celana yang ketat yang mereka pakai. Hal ini dilakukan untuk membuat efek jerab bagi pelanggar. Para pelanggar syarian Islam juga menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan. Pihak keluarga diminta untuk menasihati mereka agar menggunakan pakaian Islami saat hendak keluar rumah. Darun 100-an kios di pasar buah kota Loksmawe hingga saat ini belum digunakan atau terbengkalai. Sesuai data diprenndakops setempat, dari 128 unit kios di pasar tersebut hanya 20-an kios yang telah digunakan oleh penyewa. Informasi yang dihimpun, pasar buah pertama dibangun tahun 2008, karena terbengkalai sehingga konstruksi bangunan rusak dan asetnya banyak yang dicarah. Pada tahun 2014 Pemkab Loksmawe merehab total pasar tersebut. Meski telah direhab kios tersebut tampak tutup karena tidak digunakan oleh pedagang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Loksmawe, Mukhlis Azhar, mengaku prihatin dengan kondisi itu. Ditakutkan bila terus dibiarkan seperti saat ini, bukan tidak mungkin kios-kios tersebut akan rusak kembali tanpa ada manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Kepala Disperendakob Loksmawe Halimudin juga mengakui banyak kios yang belum digunakan walaupun telah ada penyewanya. Namun begitu ia berjanji pekan depan akan menyurati seluruh penyewa kios tersebut agar segera ditempati sebelum diserahkan kepada penyewa lainnya. Sudarlun data Dinas Kesehatan Aceh Utara, 6 orang yang mengalami gangguan jiwa di Aceh Utara dipastikan berpindah akan menjalani pasung secara permanen karena pihak keluarga menolak untuk dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh. Kasih konseling trauma Dinas Nalas Kesehatan Aceh Utara, Sri Afrianti mengatakan, saat ini jumlah pasien gangguan jiwa yang terpasung ada delapan orang. Namun dua di antaranya tidak dipasung secara permanen sehingga keduanya dijadwalkan segera diboyong ke Banda untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Sementara enam penderita gangguan jiwa lainnya dipastikan akan tetap hidup dalam pasungan karena pihak keluarga menolak untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa. Pihak keluarga beralasan mereka telah mendapatkan beberapa kali perawatan namun tak kunjung sembuh. Kenam pasien gila yang dipasung permanen tersebut berasal dari Dewantara sebanyak tiga orang, Samudra satu orang, dan Samtalira Aron dua orang.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 Follow tega Twitter, at 3 dfm Sverlun,